Mitra bisnis, Presiden SBY mengaku prihatin atas aksi demo yang terjadi belum lama ini. Menurut SBY, aksi membawa kerbau, menginjak foto pejabat negara, dan meneriaki Presiden maling sudah kelewat batas. SBY juga meminta masukan apakah aksi seperti itu menunjukkan demokrasi yang bermartabat dan sesuai dengan etika serta budaya bangsa. Tapi pernyataan Presiden itu justru mendapat reaksi dari sejumlah politisi dan akademisi. Mereka menyatakan, SBY seharusnya tidak perlu mengeluh atau memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, karena itu adalah salah satu resiko jadi pemimpin. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan model senior Sandi Harun. Mbak Sandi, bagaimana komentar Anda? Kalau saya menilainya, misalnya kalau dulu terlalu keras, sekarang terlalu lembek, semuanya itu tergantung kepada p e m u n g k i n n y a Kalau menurut saya jadi itu adalah resikonya pemimpin kalau diberi demokrasi yang sangat kebebasan, kebablasan, ya kita harus menerima gitu. Kalau dulu semuanya sudah teratur, <guluh> ya kan, m p u n t u s A, segala macam, nah inilah yang harus sekarang kita terima,、e, jadi kalau saya melihat wajar. Karena selalu kebablasan, ya, kita harus menerima efek dari kebablasan berbicara itu. Jadi, ada yang memang harus s e a n g harus berdemo. Ada orang yang、uh, tidak berdemo, jadi saya itu tak. Tak s a aja karena diberi kebebasan yang terlalu b a n a k sekarang adalah dilema apa namanya buah simalakama untuk pemerintah. Bagaimana supaya tidak kebablasan, mbak? Karena negara hukum yang harus ditegaskan, tapi kan juga hukum bisa d i m a i m a i n k a n jikalau b a t saya hukum itu seperti apa? Yang saya lihat sekarang udah bebas saja berbicara, mau seperti apa juga sudah, sudah, sudah terlalu bebas jadi ya itu resiko. Jadi kalau menurut saya ya sekarang、eh, pemimpinnya membenahkan dari bawah lagi. Jadi harus benar-benar、eh, bagaimana sih lihat saja sekarang r、eh, Singapur. Jadi ada ya, sekarang yang memang pemimpinnya resiko pemimpin seperti apa yang kita inginkan dan s k e t seperti apa yang kita inginkan kalau menurut saya. Jadi semua itu tergantung pemimpinnya Mau tegas seperti apa, mau lembek seperti apa Jadi sekarang makin ada foto diinjak-injak Saya sih cuma geleng-geleng kepala Inilah kalau diberi kebebasan yang terlalu besar Kita sebagai rakyat geleng-geleng kepala Oh begini ya kalau kebebasan sudah ini baik ya Bagaimana komentar Anda terhadap pemerintahan yang sekarang ini?、Uh, kalau sekarang adalah Kalau saya melihat ya kepercayaan kepada pemerintah sudah h ilang dah k i t a lihat dari kasusnya, sama kayak dulu b u l l i t sekarang c e n t u r i yang ada, sekarang pemerintah sekarang harus membuktikan bahwa ekonomi rakyat, ekonomi ini harus meningkat bagaimana caranya. Salahan itu harus diperbaiki dengan meningkatkan segala macam. Demikian Sandi Harun dan saya Rizal Andika.